ただいま。 私 すぐに行くよ。 Oke、okay, uh, Gea, uh, kamu memang bukan penyanyi yang wow dalam arti teknik bukan... s o r r ya, y aku mau meng-compare kamu dengan Maria ya. Maria tuh punya, dia penyanyi yang punya skill yang sangat tinggi. Maria tuh bagus. Tapi kamu mau memberikan、uh, contoh yang lain bahwa nyanyi simple. Simple tapi enak itu kamu. Simple n g gak perlu ribet-ribet dan kamu bisa membuat nada baru yang lain dibanding lagu aslinya. Kamu bisa bikin lagu nada yang lain-lain, tapi enak. Hanya hati-hati di masalah pitchy sekali lagi. Pitchy, falas. Sedikit, tapi saya tahu. Itu aja. Sudah, gimana Mas Arie sebagai penyanyi aslinya dari lagu Kangen? Aku sih bilang enak ya. Aku bilang kamu tuh enak-enak. a j u s s i Ajusi. Ya. Bayangkan perasaan saya. Kemarin semua orang manggil Om, sekarang semua orang manggil apa? Aju Si, Aju Si. Kan setidaknya diperhalus. Oh setidaknya diperhalus, oke.、Okay. Ghea, kamu memberikan sesuatu sentuhan yang berbeda, pendekatan yang berbeda... ...dari sebuah lagu yang sudah umurnya ini, lagu ini tahun 92, berarti sekarang umurnya udah 26 tahun ya. Kamu memberikan s e n t u h a n yang beda dan saya menyukainya ya. Ya, ada kepolosan ya, ada kepolosan, ada kenaifan. Tapi tidak mengurangi unsur indahnya. Kalau dulu dewa itu adalah versi kangen yang menggebu-gebu ya. Ini adalah kangen seorang anak yang SMA yang cute, yang kangen tapi malu-malu. Tadi pendekatan n y a seperti itu. Kalau dulu d a n i nulis lagu ini kangennya menggebu-gebu. Dulu d a n i menulis lagu ini kangennya menggebu-gebu ya. s a y a juga n a n y i n y a menggebu-gebu. Tadi kamu kayak malu-malu. Kamu kangen sama siapa s e b e n a r n y a a h Kangen sama keluarga. Kamu gak punya pacar? Itu pertanyaan aku, Ari Lasso. p e r t a n y a a n kamu gak punya pacar itu pertanyaanku.、Jangan、oh iya, jalan iya, iya oke.、Okay. So, so, so, so, tar dulu ini, ya m b kamu k punya, tar, enggak, enggak, enggak, enggak. Kok situ yang jawab ya? <laughs> Kok lu yang ribet? Gitu <laughs> <laughs> Gea, jadi senang sekali mendengarkan versi kangen ala Gea tadi menyenangkan. Eh, aku request, request, request, request.、Uh, ini ada versi Gea, ada versi Dewa. Mantan Dewa, mantan Dewa. Boleh duet gak? Boleh duet gak? Boleh aja. D アジュシー k a m u disiapur sini ya. Jangan-jangan. <SILENCIO> Oke dari depan ya. Coba. Nanti kamu song d u a n y a ya. Dengan gayamu ya. k u c i m suratmu. Aku baca. Dan aku mengerti. Betapa merindunya. Dirimu. Akan a d i n y a bersama. Ikutan kangen disini katanya.、Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, yeah. Lu, man gak meluk? Diam, a n enggak.、Oh, thank you, thank you, g e a Luar biasa sekali. Luar biasa. Seperti opa-opa sama cucunya.、Hey. It's so sweet. So sweet, opa. <laughs> opa, opa Ari, opa. Bukan g e a yang ya, bilang. Opa itu kan artinya sayang kan ya? Eh, bukan. Di、oh, Korea apa? Korea apa? Apa? Artinya apa? Opa itu kakak artinya kakak. o artinya kakak. Kakak. Ya opa, opa Ari, kakak Ari. Ganti opa aja ya opa Ari sekarang. So, so lu jangan bahagia dulu opa itu kakak kan? Lagi abangan jangan bahagia dulu. Kaseto? Berarti lu seumuran kaseto. Oke? Bahaya l o komentarnya bahaya. Dicu juga, d c u j u a Dibully. Bisa dibully, n e t i z e l o Arman VS netizen. Oke terima kasih. Baikin Ari Lasso, wow. Tadi itu bener-bener karaoke m a s a l ya. Satu studio semuanya pada nyanyi semua. Tapi yang paling keras nyanyi ya Bunda Maya disini ya ampun. Berasa banget. Berasa banget kerinduannya. Kangen, kangen, kangen. ada yang kangen. Karena lu nyanyi menggebu-gebu juga sih barusan. Ya, aku... Eh salah, salah. s e b e t u l n y a aku bukan kangen sama mantan suami. Tapi hari itu kita sama-sama gila berdua nih Akumaril a s s o Karena? Kita sama-sama pakster i a n i Oh iya dia habis ulang tahun beberapa hari yang lalu, iya.、Yeah. <laughs> Mengalihkan pembicaraan. Tapi s e b e n a r n y a isi dari lagu kangen itu s e b e n a r n y a apa sih? Kan tadi kan menggebu-gebu gitu, isi dari lagu kangen ya, itu... strictly kangen, strictly kangen aja memang. Siapa kangen sama siapa maksudnya itu? d a n i dan pacar terhadap p a c a r n y a Yuk kita n g o m o n i n yang lain yuk. Ya. Oke.、Okay. Uh, <coughs> Serius, memang begitu kenyataannya. Iya.、Yeah. Oke,、okay. jadi semua kids、uh, zaman old serta kids zaman now yang ingin Ghea... ...tetap berada di atas panggung Indonesian Idol... ...dan terus mencintai Ghea. Iya,、yeah. jangan lupa vote dengan cara... Ketik Ghea, g -H e a GHEA, kirim ke 95151 ini untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Singkawang, p o n t i a n a Kalimantan k Barat, pokoknya semuanya, jangan lupa dukung Ghea, SMS yang banyak. Great job Ghea, dan pastinya jangan lupa berikan dukungan sebanyak-banyaknya untuk Ghea dengan ketik nama finalis seperti di bawah ini. Ghea, there was such a cute performance, thank you so much. You, Amazing.